Hai, saya Vino. Saya adalah seorang rapper sekaligus menulis lagu. Dengan profesi sebagai seorang rapper, tentu saya akan sangat terbantu apabila bisa menguasai banyak bahasa, terlebih bahasa Inggris. Selain bisa menambah wawasan, saya juga terbantu dalam menulis lirik yang keren, namun tetap indah. Belakangan ini, saya lagi suka-sukanya sama lagu rap dari Manca Negara, sebagai referensi saya dalam bermusik. Namun, saya kadang kesulitan dalam mengartikan beberapa lirik dari mereka. Hingga akhirnya saya menemukan satu aplikasi yang super keren, praktis, akurat, dan mudah digunakan. U-Dictionary. Yep, Aplikasi satu ini benar-benar membuat saya jatuh hati. Mengapa tidak? Udictionary, ngasih kita dua fitur keren. Yang pertama ada kamera translate. Fitur ini dapat menerjemahkan teks maupun kalimat tanpa harus menulisnya kembali. Kita hanya perlu mengarahkan kamera ke arah teks maupun kalimat yang ingin kita terjemahkan. Dan hasil terjemahannya, pan langsung keluar. Yang kedua, ada Conversation Translate yang artinya kita dapat menerjemahkan kata maupun kalimat hanya dengan suara. Keren nggak tuh? Untuk fitur yang kedua, Conversation Translate ini juga cukup mudah digunakan. Dan di sini udah tersedia banyak banget bahasa dari bahasa Indonesia, Inggris, dan masih banyak lagi. Oke, kita contohin satu aja dulu bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke? Okay. Untuk cara penggunaannya, kita cukup menekan dan mengucapkan kata ataupun kalimat yang ingin kita terjemahkan. Sebagai contoh, aku cinta kamu. I love you. Gimana? Cukup mudah kan? So, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang Edu Dictionary. Untuk link download, cek link di deskripsi. Jangan menghina. Not trying to be indie not trying to be cool just trying to be in this tell me are you too can you feel it the I'm